Ya secara umum sih kalau kita bicara soal pelayanan PLN respon masyarakat bisa sangat bervariasi dia hanya kemudian dari sisi kontinuitas ya tapi dari sisi keandalan pun juga itu masih belum ada standarnya gitu. Nah, seperti itu gitu. Memang kalau dari sisi yang sering jadi kelemahan konsumen adalah pada saat mereka merasa bahawa ketidakandalan listrik yang diberikan oleh PLN itu juga bisa punya resiko pada katakanlah perayaan-perayaan di sekitar tangga gitu. Nah, ini yang menjadi tidak mudah adalah pada saat e, untuk kemudian pengertiannya itu apakah memang itu benar karena kalian listrik yang tidak stabil atau seperti apa gitu. Sebesar saat ini memang belum ada mekanisme yang bisa atau yang dapat membawa konsumen untuk menggugat, katakanlah menggugat ganti rugi akibat kerusakan alat-alat elektronik akibat listrik yang tidak andal tadi. Gitu. Apakah perlu dibuat bu regulasi mengenai hal tersebut? Ya, saya pikir itu bisa dikembangkan ya sebetulnya. Gini, saat ini yang ada adalah e, soal standar pelayanan, standar pelayanan yang kemudian indikatornya ada beberapa macam, tapi mungkin yang masih di garis bawah itu lebih soal waktu e, gangguan, lama gangguan gitu ya, atau frekuensi gangguan baru dari sisi itu gitu. Jadi persoalan kemudian terkait dengan keandalan itu hanya diukur secara sepihak dari sisi PLN sendiri. Nah, saya pikir dalam penetapan standar yang bisa dipantau oleh konsumen, hal itu perlu dikembangkan gitu. Apalagi kalau kemudian kita bisa melihat persoalan ketidakandalan aliran listrik itu kan tidak hanya terjadi pada pada satu rumah gitu ya, tapi pada satu area tertentu gitu. Nah, menurut saya sih ya potensi dikembangkan jadi salah satu standar yang menjadi ukuran, tapi yang, yang yang perlu adalah indikator yang bisa diukur oleh konsumen itu juga bisa dibuat, gitu. Selain itu, Bu, kita juga melihat banyak pemberitaan mengenai pelayanan PLN yang dianggap belum maksimal atau masih buruk. Pemenahan dari sisi mana yang harus menjadi fokus dari PLN sebenarnya? Sekarang kan persoalannya adalah apakah memang benar kualitas Katakanlah pegawai atau manajemen BUMN itu demikian gitu Ini yang sebetulnya harusnya bisa diperbaiki gitu Karena saya pikir kalau kita bicara mengalirkan kesalahan Belum tentu itu menjadi lebih lebih baik Tapi yang pasti kan bagaimana membuat peraturan atau standar Atau kemudian pengawasan untuk perusahaan-perusahaan BUMN ini menjadi lebih tinggi Atau mungkin sekarang standar ada Tapi bagaimana pengawasan dan bagaimana itu dilakukan Dan kemudian bagaimana itu diawasi gitu Nah dalam hal ini kan ada kementerian-kementerian terkait Ada kementerian teknis, ada kementerian BUMN itu bagaimana mereka juga bisa lebih lebih tegas dalam mengawasi bumn-bumn ini gitu. Ini satu hal yang merupakan kebutuhan dasar atau ya kebutuhan dasar masyarakat yang itu juga sebetulnya ada unsur bagian dari tanggung jawab negara. Pada saat negara menyerahkan kepada satu perusahaan gitu yang dalam hal ini bumn gitu. Nah ini juga berarti kan tetap tanggung jawab ada di mereka juga gitu. Bagaimana mereka bisa berperan dalam mengawasi atau memastikan bahwa bumn yang telah ditunjuk ini menjalankan amanatnya dengan baik. Demikian Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Husna Zahir. Saya, Mandariska.